Media bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mempertanyakan di mana peran pemerintah terkait dengan gejolak para pekerja seperti yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Menurutnya, jika pemerintah pusat selalu menjadikan otonomi sebagai tameng untuk melemparkan masalah kepada pemerintah daerah, kondisi itu sama saja dengan membiarkan kementerian tidak bekerja dan tidak memiliki fungsi sama sekali. Untuk membahas apakah modal-modal Parlemen Jalanan bakal makin menjadi-jadi sebagai alat penekan untuk berbagai kepentingan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak dengan proyeksi makin menjamurnya modal Parlemen Jalanan? Kalau saya sebagai orang jalanan sih seneng-seneng aja. Itu pelajaran juga buat pengusaha brengsek. Dua perspektif kan yang selalu dilihat yaitu dari Kacamata pengusaha dan dari kacamata buruh eh, Kalau bahasa halusnya kan pekerja Nah Ada di ruang publik Itu melihatnya kan Bahwa semua pengusaha itu kapitalis, jahat, penindas gitu Padahal kan tidak semua seperti itu Akibatnya kalau ada kenaikan eh, UMP UMP mereka pengusaha yang baik Yang investasinya benar Itu terkena imbasnya gitu Jadi kalau Buat saya ya Pelajaran Itu harusnya justru pada pemerintahnya gitu. Jadi kalau pemerintah eh, Apa Cuek-cuek nah, aja dijamin aja Ini gak akan selesai-selesai kayak gitu Karena ini juga berkaitan dengan tuntutan di mana-mana. Kemarin kan di, di Bekasi, kemudian mau merembet ke Tangerang nggak jadi gitu kan? Nah, mau tuh suruh kerja itu, jangan mikirin uh, apa, jangan mikirin partainya sendiri aja. Partainya udah mau tenggelam juga. Mudah-mudahan dia dengar siaran ini. Tapi Pak Her, bagaimana dengan kasus-kasus izin usaha yang telah terbit bisa dicabut hanya karena tekanan jalanan? Ya itu. Karena juga pemerintahnya, karena eh, pemerintah ini tidak efektif dan tidak efisien, tidak efektif di dalam menegakkan aturan-aturan dan tidak efektif di dalam mencegah sumber-sumbernya diem aja gitu. Ini kan pemerintahan paling lelet, ini. pemerintahan yang paling lelet gitu. Dampaknya kemana-mana loh ini. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.